واليوم يا ربي ارود من ظلمة خلف الحدود فالقلب منكسر وطرفي حائر وانا الغريق فلا ارى in alhamdulillah nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu وانفعنا بما علمتنا وارزقنا ذكر متك العلم والاخلاص والتوفيق والسداد اللهم أنت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا انت لا اله إلا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala Bismillahirrahmanirrahim Inna lakal keempat dari kitab Ad-Dawa kita akan meneruskan bab pertama atau kita akan memulai bab pertama dari kitab ini hal-hal yang berkaitan dengan doa hal-hal yang berkaitan dengan doa Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala berkata Doa adalah obat yang amat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Tema kita kali ini adalah doa adalah obat. Dikatakan oleh beliau, doa adalah obat yang bermanfaat, yang amat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Jadi doa dua fungsi. Dia bisa menjadi obat dan bisa menjadi musuh. Namun obat bagi uh, obat untuk mendatangkan manfaat dan musuh bagi bencana itu adalah doa. Jadi ketika ada bencana maka melawannya adalah dengan berdoa dan bersabar. wabarakatuh. Wa Ia akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan ataupun meringankan bencana yang menimpa. Doa. Makanya ada yang mengatakan atau nanti akan ada hadis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa adalah silahul mukmin. Doa adalah senjata kaum mukminin. Doa adalah senjata kaum mukminin. Jadi kekuatan kaum mukminin itu juga ada pada doa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i Innama, in, innama yansurullahu in Innama yansurullahu ummati hada uh, bi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat itu disebabkan orang-orang lemah dari mereka. Maksudnya adalah kenapa maksudnya dari mana? Bi wasolatihim disebabkan doa mereka doa orang yang lemah disebabkan senjata yang dimiliki oleh orang yang lemah kemudian Ibnu Battal dalam mensyarah hadis ini mengatakan karena orang yang lemah itu lebih cenderung ikhlas dalam berdoa dan juga ketika mereka doa ataupun salat mereka lebih kurang memikirkan dunia yaitu zukhruf zukhruf ai alhayat ad-dunya itu perhiasan kehidupan dunia mereka lebih kurang tentang pekerjaan tentang harta tentang wanita tentang hubungan ini itu mereka lebih kurang memikirkan itu tapi mereka lebih memikirkan kepada hajat dan kebutuhan mereka nah orang yang ketiga dalam berdoa dia benar-benar menghadirkan rasa butuh dan iftiqor kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebutuhan mereka kepada Allah maka itu akan menjadi senjata yang semakin tajam dalam waalaikumsalam warahmatullahi dalam menjadikan doa tersebut terkabulkan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab sahihnya. Syekh sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut kitab Al-Hakim dengan kitab sahih Kemudian Syekh Ali Al-Harabi rahimallahu mengomentari maksud dari kitab Ash-Shahih di sini adalah Kitab Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain ya. Penamaan Ibnu Qayyim terhadap kitabnya Imam Al-Hakim ini kita sering mendengar Imam Al-Hakim kan. Beliau punya kitab Al-Mustadrak 'ala ash Kemudian dalam Ad-Dawa wa Dawaa Ibnu Qayyim menyebut kitabnya Al-Hakim ini sebagai kitab Ash-Shahih. Nah Syekh Ali kemudian mengatakan penamaan beliau kitab Al-Mustadrak dengan kitab Al- kitab dengan sebutan As-Shahih ini merupakan suatu sikap tasamuh dan toleran yang berlebihan. Maksudnya kurang cocok. Kurang cocok. Ibnu Qayyim terlalu toleran dalam menyebut kitab Al-Mustadrak sebagai kitab As-Shahih. Kenapa? Karena kitab Al-Mustadrak di dalamnya banyak sekali hadis dhaif. Banyak hadis dhaif. Walaupun kun nisbak kepada al mustadrak ala sahihain kepada dua kitab sahih bukhari muslim tetapi kita tidak layak untuk menyebutnya sebagai kitab sahih begitu saja ya. baik uh, dari ali bin abi thalib Radhiallahu anhu bahwasanya rasulullah bahwasanya suatu ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda addu'a silahul mu'min addu'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard addu'a usilahul mu'min katanya yaitu doa adalah senjata silah itu senjata orang beriman tapi ini secara makna sahih doa itu adalah senjata orang yang beriman seberapa kuat dia berdoa maka seberapa kuat itulah dia memiliki senjata ya wa imaduddin dan merupakan tiang agama Makanya dikatakan juga salat itu adalah imaduddin. Salat adalah tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, serta cahaya langit dan bumi. Hanya masalahnya hadis ini bermasalah, itu dia. Maknanya ini luar biasa, namun sayangnya hadis ini bermasalah. Masalahnya dimana, mana? ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kemudian Abu Ya'la ya kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan hadis ini dikatakan dan ini kita mengikuti takhrij dan juga penilaian dari Syekh Ali Al-Harbi hadis ini sangat dhaif karena di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Al-Hasan Al-Hamdani. Ia adalah perawi yang matruk ditinggalkan tidak diterima. Ya. Nah, ini juga didhaifkan oleh Syekh al bani dan ada dalam kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah karya beliau rahimallahu taala. Nah, Hadis ini maknanya wallahu benar. Namun penisbatan uh, kalimat ini kepada Rasulullah itu perlu ditinjau kembali gitu ya. Jadi maknanya benar. Habibie maknanya benar ya. Ketika bersanding dengan musibah, Ini perhatikan ketika bersanding dengan musibah, doa mempunyai Tiga kondisi yang berbeda. Ini tergantung dari orangnya sebenarnya. Jadi ketika datang musibah, doa itu tergantung juga dari orang yang berdoa ini. Kondisi pertama, Doa lebih kuat daripada musibah. Itu kemungkinan pertama. Doa lebih kuat daripada musibah. Maka dari itu doa mampu mencegah terjadinya musibah. Ya. Maka dari itu doa mampu mencegah terjadinya musibah. Semisal jika suatu kampung ada seseorang terkena wabah misalnya flu burung. Ya, kemudian ditakutkan flu burung tersebut menjangkiti tetangganya dan kemudian menyeluruh kepada seluruh penghuni kampung. Maka orang-orang itu kemudian mereka berdoa. Berdoa benar-benar. Ya, berdoa seperti tadi doa-doa silatul Doa adalah senjata bagi orang beriman. Waalaikumsalam Maka kemudian doa tersebut dipanjatkan oleh mereka dengan kuat dan dengan ikhlas dengan penghadiran kalbu sehingga doa tersebut menjadi lebih kuat daripada musibah. Maka dari itu doa mampu mencegah terjadinya musibah. Ya kan? Doa mampu mencegah terjadinya musibah. Itu jika doa tersebut lebih kuat daripada musibah. Nah, doa yang lebih kuat daripada musibah itu juga tergantung dari orangnya. Orangnya ini doanya kuat atau enggak? Maksudnya kuat di sini ikhlas atau enggak? Dan juga dia menguasai makna dari yang didoakan atau enggak? dan seberapa roja dia harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendok berdoa tersebut. Ya. Kedua, kondisi yang kemungkinan kemungkinan kedua. Doa lebih lemah daripada musibah. Doa lebih lemah daripada musibah. Ada kemungkinan kedua doa lebih lemah daripada musibah. Akibat dari doa yang lebih lemah daripada musibah, maka doa itu akan terkalahkan. mağlūb terkelahkan sudah dikalahkan oleh musibah sehingga musibah pun menimpa orang yang bersangkutan itu ya sehingga musibah pun menimpa orang yang bersangkutan itu tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tetap memberikan kebaikan bagi orang yang berbuat baik meskipun kecil kualitasnya maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah akan tetapi Doa bisa meringankan musibah tersebut meski hanya sedikit. Ya, jika meskipun misalnya doa ter orang tersebut lemah karena mungkin kurang penghadiran kalbu, Penghadiran hati, akibatnya musibah tetap terjadi namun tetap diringankan, lebih diringankan sedikit kadarnya musibah itu sesuai dengan kadar keikhlasan dia dalam berdoa. Ya, sesuai dengan kadar keikhlasan dia yang minimal dalam berdoa. Ya. Jadi doa lebih lemah bisa lebih lemah daripada musibah sehingga terjadilah musibah. Namun tetap Allah ringankan kenapa? Karena minimal ada usaha dia itu berdoa. Ya. dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berdoa tidak pernah berdoa sama sekali. Maka ketika datang musibah, eh, tidak tidak ada efek dari apapun dia karena tidak berdoa. Kalaupun Allah sembuhkan misalnya dia penyakit itu semata-mata karena rahmat Allah. Udah itu aja. Tidak karena mereka ada usaha, ya. Kemudian kondisi ketiga, doa ini satu sama lain saling menyerang dan saling berusaha menghilangkan. Jadi saling berperang satu sama lain antara doa dengan musibah ya. Ada hadisnya di sini. Hadisnya tentang doa dan musibah itu saling berperang dan saling melawan satu sama lain nanti diketahui siapa yang menang. Al-Hakim riwayatkan dari kitab Al-Mustadraknya dari Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la sikap, sikap waspada tidak mampu menolak takdir ya seseorang ketika misalnya dia sudah waspada ya kalau sudah takdirnya sudah Dia walaupun waspada akan kematian, tetap aja kena kematian. Ya. Makanya orang-orang kafir mereka jauh dari jauh dari menghindar kematian. Ya kan? Mereka bahkan eh uh, kematian itu tidak sama sekali mereka membayangkannya karena mereka cinta dunia. Oke okay, kemudian Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumuah mengatakan ini nih yang kalian jauhkan ini yang kalian eh uh, antipati terhadapnya kematian. Tapi tetap aja kematian akan datang kepada kalian karena sudah ada qadarnya, qodanya. Juga penyakit, sikap waspada, tindakan preventif terhadap penyakit itu tidak sama sekali mampu menolak takdir. Kalau memang sudah takdirnya Allah sebut itu akan terjadi begini maupun sudah terjadi dia walaupun sudah berusaha waspada. Namun tetap yang namanya berusaha, ikhtiar, waspada itu tetap ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan? Tetap ada nilainya, cuma ketika sudah memang Allah takdirkan, ya sudah terjadi. Nah, adapun doa, nah, adapun doa, karena ikhtiar sebatas ikhtiar, Usaha sebatas usaha. Kata Nabi, adapun doa dia memberikan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi bayangkan itu doa manfaatnya dibandingkan sekadar ikhtiar usaha. Doa itu bisa memberikan manfaat kepada hal-hal yang sudah pernah terjadi, telah terjadi ataupun bahkan yang belum terjadi bisa bermanfaat doa itu. Sekarang misalnya kita semua mendoakan ya Allah, mudah-mudahan keturunan kita menjadi orang yang berilmu, misal. Misal. Maka doa tersebut kan realisasi dari makna doa itu belum terjadi. Tapi kita berharap ini hal yang akan terjadi di suatu masa depan. Akan terjadi enggak? Insya Allah akan terjadi. Itulah efek dari doa, itulah manfaat doa dari sebatas ikhtiar. Seseorang misalnya sudah berikhtiar untuk mendidik anaknya supaya berilmu namun dia tidak pernah mendoakan anaknya, maka sebenarnya ikhtiar tersebut hanyalah ikhtiar. Enggak akan adanya mengubah takdir. Nanti akan penjelasan mengubah takdir maksudnya ada penjelasannya enggak bakal mengubah. Tetapi kalau misalnya doa itu bisa Allah Subhanahu wa taala akan mengubah takdirnya sehingga menjadi seperti yang didoakan. Ya. Insyaallah nanti ada pembahasannya tentang mengubah takdir. Dikatakan lagi oleh Nabi, pada saat musibah itu turun, doa segera menghadapinya. Ketika musibah turun, doa itu segera menghadapinya. Jadi kita mungkin gambaran kita tidak masuk akal, tetapi bagaimanapun Jika kita mengimani hadis ini, maka kita terima aja, begitu saja. Tapi nanti ada permasalahan di dalam sanad hadis ini, penghukuman hadis ini ya. Keduanya saling bertarung hingga tiba hari kiamat. Nah, sekarang permasalahannya hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim yang kemudian ini kan hadis di Al-Mustadrak karya Imam Al hakim disahihkan oleh beliau. Kemudian Imam Az-Zahabi mengomentari bahwasanya Dalam sanat hadis ini memang ada yang namanya Zakaria bin Manzur dan beliau Zakaria bin Manzur katanya Imam Az-Zahabi para ulama ahli hadis telah bersepakat akan kelemahan beliau. Jadi sanatnya Imam Al-Hakim dalam meriwayatkan hadis ini adalah sanat yang dhaif karena ada perawi yang dhaif. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani kemudian Imam Az-Zalbahzar al dan lain-lain dan Imam Ibnu Jauzi menyebut hadis ini dalam kitab Al-Wahiyat dan ini termasuk hadis dhaif bagi beliau yaitu bagi Ibnu Jauzi juga Imam Al-Haithami dalam Majma' Az-Zawaid itu mendoaifkan hadis ini disebabkan ada Zakaria bin Mamdzur ini nah hadis Aisyah namun kata Syekh Ali rahi, mempunyai syahid yaitu penguat hadis ini mempunyai penguat ya, dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal. Namun, ya namun hadis yang tadi ini kita kan membaca hadis sikap waspada tidak mampu menolak takdir, doa memberikan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi pada saat musibah itu turun doa segera menghadapinya, keduanya saling bertarung hingga tiba hari kiamat. Jadi, namun dalam uh, hadis riwayat Imam Ahmad tidak ada redaksi keduanya lantas saling bertarung hingga datang hari kiamat itu enggak ada. Ya. Dan juga hadis riwayat Imam Ahmad itu di dalam sanatnya juga yang menjadi penguat terhadap hadis ini dalam sanadnya ternyata juga ada qudhaifan dan juga keterputusan. Tetapi Imam Al Albani rahimahullahu taala menghasankan hadis ini, menghasankan hadis ini dalam Shahih Jami' Ash-Shaghir. Al Jami' al-Shaghir itu kitabnya Imam As-Suyuti, kemudian uh, Imam al bani rahimallahu Mentahki kitab tersebut kemudian dipilah bilah mana yang sahih mana yang dhaif. Dan beliau menghasankan hasankan ini. Baik. Jika misalnya kita menganggap dhaif udah berarti enggak usah begitu dipromosikan. Bagaimana jika kita misalnya mengikuti Syekh Al-Albani rahimallahu dalam menghukumi hadis ini sebagai hasan, kita terima. Tetapi kita tidak bisa menafsirkan sesuai semau kita bagaimana balak musibah dengan doa itu bertarung wallahualam gitu kan kalau misalnya kita mengimani hadis ini dan menganggapnya hasan wallahualam wallahualam namun bagaimanapun kita tetap meyakini doa itu senjata bagi orang beriman itu benar dan kemudian doa itu juga sebab dia sebagai musuh bagi musibah itu benar ya sebagai musuh bagi musibah kemudian disebutkan juga dalam kitab yang sama yaitu almustadrak ala sahihain qarai' Imam Al Hakim rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda u u wa doa akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi itulah seperti tadi mana ini Doa akan memberi manfaat kepada yang kepada apa yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Yang telah terjadi di kita kita berdoa minta minta ampun kan? Ya. Kita juga minta supaya amalan kita yang ketika itu diberkati oleh Allah. Lah itu bisa bermanfaat bagi amalan yang telah berlalu. Dan juga amalan yang atau sesuatu atau hal yang belum terjadi ketika kita doakan sekarang Insya Allah akan memberikan manfaat pada pada hal tersebut insya Allah ya. Misalnya kita berdoa ya Allah jadikanlah saya misalnya hafiz Al-Qur'an dalam uh, kurun waktu misalnya 4 tahun. Itu bermanfaat ya, bukan buat jangka waktu terus bermanfaat. Misalnya kita sekarang misalnya punya anak. Nah, anak tersebut uh, kita doakan sekarang ya Allah jadikanlah remaja-remaja dia bukan masa remaja seperti mayoritas anak-anak sekarang di kota Jakarta ini. Itu bermanfaat enggak? Itu bermanfaat. Tapi tentu manfaatnya itu tergantung juga dari Keterkikatan kalbu kita kepada Allah dan juga rasa iftikor dan membutuhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat dari diri kita juga. Ya, dilihat dari diri kita. Dan juga dari segi keyakinan kita, Allah Subhanahu wa taala seberapa yakin kita dia mendengarkan doa kita dan mengabulkan doa kita, seberapa yakin dia? Mata antum perlu diruqyah itu. Diganggu sama setan. Masih dalam kitab yang sama, yaitu ee uh, dari al-mustadrak ala sahihain dari tsauban bahwa sayyidina nabi sallallahu alaihi bersabda la yaruddul tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa nah ini permasalahan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa berarti bisakah kita berdoa dan kita berniat untuk mengubah atau bisakah doa itu mengubah takdir ya? Bisa Yaitu takdir yang khusus pada dirinya. Bisa takdir yang khusus pada hal tersebut. Tetapi takdir umum itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berubah sama sekali. Nah, jadi begini. Mengubah takdir berarti mengubah keadaan yang sekarang ada misalnya. Ya kan? Sekarang takdirnya kita adalah misal, misal takdir kita dalam keadaan kurang uh, kurang harta, misal, Kurang harta. Fakir Nah, kemudian kita berdoa, ya Allah, berilah saya kekayaan. Ya. Nah, kemudian Allah berikan kekayaan, berarti kan ada takdir yang berubah. Itu maksudnya di situ. Tetapi takdir umumnya yang sudah Allah catat jelas dari awal penciptaan sampai akhir hayat hari kiamat sampai akhir semuanya akan kembali ke mana surga neraka itu semua tidak akan berubah. Ya, misal juga dikatakan oleh para ulama. Di antaranya misal ini hanya permisalan saja yang di diungkapkan oleh ulama, misal Allah Subhanahu wa taala ya menugaskan seorang malaikat. Misal untuk menurunkan hujan atau untuk mematikan fulan. Ya. Ya, dan malaikat adalah malaikat makhluk. Malaikat tidak tahu takdir Allah secara sempurna Nggak Malaikat hanyalah menjalankan perintah dan tugas, sudah gitu aja kan. Kemudian malaikat tersebut pun turun untuk men mencabut rohnya fulan yang telah ditengkar Namun kemudian fulan tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur saya, Misal Ya Allah panjangkan umur saya. Berdoa. Nah, setelah berdoa itu Allah Subhanahu wa taala mendengar, Sami'un Basir. Dan Allah mentakdirkan akhirnya untuk uh, mencabut perintah terhadap malaikat maut itu. Nah, akhirnya umurnya fulan yang telah berdoa itu panjang dipanjangkan umurnya karena diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang namanya perubahan takdir. Yaitu yang tadinya mau seperti itu, namun kemudian karena doanya dia akhirnya berubah. Namun perubahan ini ketidakjadian peristiwa ini itu semua juga sudah ditakdirkan. Jadi gitu maksudnya. Paham enggak ini? Paham ya? Mas, paham enggak, Mas? Mas Halibi paham? Antum rukyah baca-bacait kursi sini. <laughs> jadi kayak kayak mesti udah segar sekarang, udah diruqyah pernah. <laughs> ya. Ya jadi itu seperti itu. Misal juga, misal, misal. Uh, uh, uh, hujan ya, di suatu desa dan suatu daerah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menurunkan hujan itu. Ya kan? Nah, kemudian uh, hujan itu lebat. Nah, Para malaikat kan ditransfer tugas dari jam sekian sampai sekian. Sehari misalnya, Sehari penuh misal, seharian penuh hujan nih. Ini daerah Maka peramalaikat dia samia na watana, menurut tugas, menurut perintah, akhirnya hujan itu terus turun. Kemudian Allah kemudian di penduduk kampung itu kan kebanjiran misalnya. Nah, kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah hentikanlah hujan ini ya Allah ya Allah hentikanlah hujan ini kami kami mendapatkan musibah banjir dan semacamnya. Kalian kita tahu doa itu senjata orang beriman mukmin. Doa juga merupakan musuh bagi bencana. Nah, kemudian mereka berdoa kepada Allah, nah, berdoa kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan mereka untuk stop. Udah selesai hujannya. Maka diselesaikan lah hujannya selesai. Itu karena apa? Doanya mereka dan Tugas-tugas ini kemudian perintah-perintah ini semuanya sudah Allah takdirkan. Jadi perubahan takdir itu sudah Allah takdirkan sebelumnya. Paham di sini? Baik, itu yang dimaksud dengan merubah takdir. Bukan berarti merubah takdir berarti Allah Subhanahu oh, wa taala berarti Allah merubah semua rancangannya kemudian apa ya, dirubah semua kemudian enggak semua perubahan yang terjadi pada takdir itu sudah merupakan bagian dari takdir umum, ya. Ya tidak berubah. Perusahaan, perubahan tidak berubah ya. Baik, kemudian tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebajikan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yazidu Dan dalam riwayat lain "illa albiril Tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebaikan. Kebaikan terhadap uh, albir di sini yang lebih tepat ditafsirkan sebagai uh, bakti kepada orang tua dan juga silaturahim. Kepada kerabat adik dan kakak atau kerabat orang, orang dekat. Jadi di sini tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebaikan. Nah, pertanyaannya usia kok bisa ditambah? Bukankah telah ditakdirkan kan? Nah, ini yang tadi udah kita bahas. Yang tadi udah kita bahas. Seseorang misalnya malaikat maut itu diajarkan ditugaskan kamu akan diberi ajal nanti pada saat ini. Matinya fulan pada saat ini. Nanti cabut pada saat ini. Nah, kan malaikat nanti akan menjawab pada saat itu, pada waktu kapan gitu kan, diperintahkan oleh Allah. Namun kemudian karena dia ternyata berbakti pada orang tuanya, kemudian menjalin hubungan silaturahim, nah, setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala panjangkan lagi durasi hidupnya. Akhirnya malaikat tersebut diperintahkan tidak pada waktu itu, dipanjangkan lagi. Ini kan perubahan. Nah, perubahan seperti ini sudah Allah ketahui sebelumnya. Gitu ya. Sudah Allah ketahui dan sudah Allah takdirkan sebelumnya perubahan seperti ini, ya. Jadi ini takdir khusus terhadap orang itu ya. Baik. Sekarang pertanyaan kedua, apakah penambahan umur ini hakikat atau sekadar majaz? Nah, para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan pertambahan usia ini hakikat, yaitu apa? Terjadi, happening benar. Maksudnya yang kita tahu pertambahan usia gitu kan? yaitu panjang umur gitu. Ada juga ulama minoritas minoritasnya mengatakan bahwa ini adalah majaz. Kenapa mereka berpendapat bahwasanya itu sudah ditakdirkan? Maksud dari panjang umur di sini bukan panjang umur hakikatnya umur bertambah bukan, tetapi panjang umur yang maksud adalah rezekinya diperluas. Rezekinya diperluas. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun wallahu a'lam yang lebih tepat di panjangan umurnya adalah di panjangan umurnya secara hakikat benar seperti yang tadi Anda ceritakan, Anda misalkan seperti tadi malaikat maut dan semacamnya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi bisa dipanjangkan umurnya secara hakikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Wa inna Sungguh seorang benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Dosa yang kita kerjakan itu bisa menghalangi kita dari dari rezeki. Kalau misalnya kita sekarang e, merasa terhalangi dari rezeki, nah itu bisa jadi disebabkan oleh dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ya, yeah. bisa jadi disebabkan oleh hal tersebut. Ya. Yeah. Kita kekurangan uang, kefakiran, itu bisa jadi karena dosa sebelumnya. Bisa juga karena mungkin dulu kita telah mencuri misalnya, kemudian Allah balas. Kita telah mencuri kemudian taubat, kemudian Allah balas sekarang dengan kefakiran. Bisa. Jadi rezeki itu kan banyaknya rezeki misalnya juga uh, pakaian. Misalnya pakaian kita kurang, itu mungkin karena dosa kita. Ya. Makanya untuk menambah rezeki dan untuk benar-benar me, me, me, uh, meminta rezeki itu kita meminta apa? Istighfar. Kita meminta ampunan. Sebagaimana di surat kan? Di suratmu Nuh apa? Faqultustaghfiru rabbakum innahu kan wafar Maka aku mengatakan itu Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya istaghfiru Beristighfarlah kalian. Innahu kana ghaffarun, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Apa balasan dari istighfar? Yursiis sama'alaikum midrora. Nah, kemudian langit akan diturunkan dengan darinya hujan, curah hujan yang lebat. Kemudian dan akan dibentangkan kepada kalian harta-harta wa dan anak-anak. Nah, ini bagi orang-orang yang misalnya kere atau miskin, kekurangan pekerjaan, yaitu istighfar banyak-banyak. Tapi istighfar tentu juga dia harus ikhtiar. Jangan istighfar istigfar kemudian nunggu wah, nanti bakal ada orang yang menawarkan pekerjaan gak gitu. Harus ikhtiar juga tapi dimudahkan oleh Allah. Nah, kemudian wa dan juga anak-anak, misalnya seseorang udah menikah 5 tahun tapi belum punya belum dikaruniai oleh anak. Kemudian diperiksa oleh dokter wah oh, ternyata ini mandul misalnya. Nah, sebenarnya menyebabkan mandul itu siapa? Ya, itu yang menadbirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa membuat dia tidak mandul lagi siapa? Ya Allah, hanya Allah. Siapa lagi? Enggak mungkin dirinya bisa membuat tidak mandul lagi, enggak mungkin. Kemudian istighfar minta ma Allah taubat. Mungkin ini karena dosa sebelumnya dia melakukan sesuatu, misalnya minum khamr atau hal minum zat-zat yang e, haram kemudian menyebabkan kemandulan dan semacamnya, mungkin itu. Nah, kemudian dia beristighfar minta ma Allah. Allah Subhanahu wa taala kan Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Razzaq maha, maha merahmati dan juga maha memberi rezeki itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka istang istighfar kan. Wa ymdidikum bi wa barin wa yaj'al lakum jannat dan menjadikan bagi kalian itu apa? Taman-taman. Jannati wa yaj'al lakum jannati -ja ha? dan, dan, dan juga anhar. Dan juga anhar artinya apa? Sungai-sungai. Ya. Yeah hal-hal tersebut yang bersifat duniawi itu datang karena apa? Karena orang itu memulai dengan istighfar, ya. Oke, istighfar itu penting. Ya. Ya. Oh, ya. Kemudian terus-menerus dalam doa. Ini di grup WhatsApp udah ada nih fotonya kalau misalnya lihat di grup WhatsApp aja dibancuskan. Sikap terus-terus menerus dalam berdoa termasuk obat penawar yang amat bermanfaat bagi umat manusia sikap terus-menerus berdoa. Jadi berdoa enggak sekali aja, tapi dia terus-menerus istiqomah dalam berdoa. Yang namanya istiqomah dalam beramal saleh itu sama dengan menyatakan keseriusan dia dalam mengamalkannya, ya kan? Seseorang yang cuma hanya sekali-kali aja, occasional dan juga temporary saja, kadang-kadang aja kalau lagi mau aja, itu berarti dia tidak serius. Tetapi jika seseorang terus-terus-terus konsisten, itu menunjukkan keseriusan. Ya. Nah, dalam berdoa, kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu, benar-benar butuh, namun hanya sekali saja meminta, itu melakukan kurang Ya kan? Tetapi misalnya kita meminta kepada Allah sekarang, kemudian nanti kita ingat lagi, kita langsung minta kepada Allah. Kemudian ingat lagi, kita minta kepada Allah. Jadi berkali-kali doa itu menunjukkan konsistensi dalam dalam berdoa. Nah, konsisten dan terus-menerus dalam berdoa ini adalah salah satu sebab terkuat yang bisa membuat doa itu terkabulkan. Ya. Kalau misal misalnya, misal antum adalah seorang uh, kepala sekolah. Kemudian ada diantara uh, calon siswa itu pintar dia. Dia sudah berusaha mengerjakan namun takodallah uh, tugasnya tidak tidak menyatakan dia lulus untuk seleksi masuk sekolah. Kemudian dia pun berbicara kepada Anton sebagai pasla. Saya sudah berusaha, Pak. Saya sudah berusaha benar-benar belajar dan saya merasa saya bahwasanya saya merasa bahwasanya jawaban saya itu benar semua, Kemudian Antum enggak enggak, udah udah Antum keluar aja. Besoknya datang lagi. Saya ingin sekali, Pak, sekolah di salat. Saya ingin sekali sekolah di sini, Pak. Udah udah Antum keluar lagi. Besok datang lagi. Itu menunjukkan oh ini serius ini. Sebenarnya dia mau benar-benar untuk untuk sekolah di sini, maka hati hati kita pun akan merasa oh ini ini orang benar ini, serius dia ini. nah kemudian akhirnya kita kita datangkan lagi, kemudian ya udah kita kabulkan permintaannya. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya maha tahu. Sebelumnya juga Allah maha tahu dia itu sebenarnya serius apa enggak, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita semua, yaitu bahwasanya sesuatu jika diupayakan dengan konsisten berulang-ulang ya dan dengan upaya ikhtiar yang benar itu lebih berharga dibandingkan kalau misalnya kita sekali aja langsung dapat ya kan? kita sekali langsung dapat kenikmatan itu biasanya kufurnikmat nikmat jadinya orang yang sekali doa langsung dikasih oleh Allah banyak itu rata-rata ya kalau kita lihat dan juga untuk diri kita rata-rata itu dia tidak bersyukur kemudian karena apa merasa Allah telah memulihkan saya udah enak nih kan enak fa Allah telah memuliakan saya kemudian kalau misalnya di timu musibah sedikit fa ahanan Allah telah menghinakan saya itu orang-orang yang tergesa-gesa saja ya, seperti itu makanya terus terus terus kita konsisten dalam berdoa itu berdoa dalam tolabul ilm juga harus seperti itu terus menerus dalam mencari ilmu ya kemudian ibnu majah dalam kitab sunannya meriwayatkan sebuah hadis Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu bersabda man lam yas'alillah yaghdab alayh Man lam yas'alillah yaghdab alayh Namun hadis ini sanadnya dhaif diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga oleh At-Tirmidzi juga oleh Al-Bukhari namun bukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari tetapi dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad inilah salah satu salah satu bukti di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad pun ada hadis dhaifnya dan itu tidak masalah karena memang Imam Al-Bukhari dalam kitab tersebut tidak menetapkan kriteria sahihnya dalam kitab tersebut enggak. Ya jadi hadis ini dhaif secara sanad namun kemudian sanat ini dikuatkan oleh hadis riwayat lain ya nanti akan ada Man lam yas'alillah yaghdhab 'alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah niscaya Allah akan murka kepadanya. Ini jika dalam sesuatu yang uh, diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Kita tiap hari meminta kepada Allah hidayah bukan? Hidayah. Ya. Tetapi kalau misalnya seseorang membaca begitu saja, membaca surat Al-Fatihah begitu saja tanpa adanya penghadiran kolbu itu sama sama dengan tidak meminta sebenarnya. Jadi yang yang namanya doa membutuhkan penghadiran kolbu Nah, penghadiran kolbu membutuhkan membutuhkan apa? membutuhkan pemaknaan, ngerti gitu loh apa yang dia doakan. Orang yang muslim berdoa, hadir kalbunya itu berusaha hadir tapi dia enggak ngerti apa yang dia doakan. Ini sebenarnya sama aja bohong. Dia apa yang dia doakan gitu kan. Dia bilang Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi dia enggak ngerti makna dari doa itu. Dia doa apa enggak tahu ini. Ini ibarat orang yang ngomong tapi enggak ngerti. Orang yang ngomong kepada raja tapi enggak ngerti habis dia ngomongin. Itu raja gimana? Kamu ngerti enggak siapa yang kamu omongin? Karena raja bilang gitu. Nah, kita juga dalam meminta kepada Allah, kita harus mengerti apa yang kita doakan. Ya kan? Harus mengerti apa yang kita doakan supaya sempurna doa tersebut. Maka bagaimana mungkin orang menjadi khusyuk tanpa mengerti apa yang dia omongi? Ya kan? Baik, disebutkan pula dalam Surah Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi salam, salam, Nabi sallallahu bersabda "La tajazu fil du'a fa innahu la yahliku ma dua ihad" Jangan kalian lemah dalam berdoa. Nah, karena sesungguhnya tidak ada orang yang binasa di karena dikarenakan doa enggak ada. Karena doa kemudian dia binasa enggak. Lemah dalam berdoa ini bisa bermakna pertama, lemah dalam memaknai doa tersebut, ya kan? yaitu enggak ngerti maknanya, jangan. Ngertilah maknanya dengan kuat. Kedua, lemah dari sisi penghadiran kalbu dalam mendoakan Dalam berdoa. Kalbunya lemah enggak kalau berdoa itu kalbunya harus hidup benar-benar bahwa saya di hadapan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lemah yang ketiga tafsirannya, jangan lemah dalam artian eh uh, tidak konsisten dan tidak terus-menerus, ya. Orang yang tidak terus menerus dalam berdoa itu menunjukkan doanya pasti lemah. Iya kan? Apalagi kalau baru sekali doa, kemudian menunggu enggak dikabulin, dia langsung bilang ke orang-orang saya sudah berdoa tapi enggak dikabulin. Nah, ini namanya orang yang mustajil, orang yang uh, yang, yang tergesa-gesa, orang yang tergesa-gesa. Ya. Jadi tiga tadi tafsiran lemah ini bisa ditafsiran yaitu lemah dalam segi pemaknaan. Kedua, lemah, lemah dalam segi penghayatan, ketiga lemah dalam segi uh, pengulangan doa, terus-menerus dalam berdoa. Al-Auza'i menuturkan dari Az-Zuhri dari Urwah. Urwah siapa ini? Udah pernah kita bilang dalam Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari, Urwah siapa? Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair. Masa antum lupa sih? Urwah bin Az-Zubair, ya kan? dari Ibnu Shihab Az-Zuhri dari Urwah bin Az-Zubair besok insyaallah besok akan kita ini Az-Zuhri itu siapa besok besok akan kita ini kan sanadnya hadis ketiga itu kan dari siapa aja? Hm? Enggak masuk. Enggak ada, ada alasan. Harus ada harus ada ilmunya ada walaupun orang enggak ada di sini. Ah, dari siapa? Bakti dari siapa? Salatnya hadis ketiga. Ha? Abdullah bin Yusuf itu hadis kedua. Yahya bin Bukair, Yahya bin Bukair dari siapa? Al-Laith. bin Sa'ad. Kemudian dari siapa? Ha? dari Ukair. Nah, dari Ukair kemudian dari siapa? Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ibnu Shihab Az-Zuhri dari Urwah bin Az-Zubair. Kemudian dari Aisyah. Itu sanadnya hampir mirip dengan Az-Zuhri Urwah Aisyah Tapi ini dari A'la al Auza'i. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu wasallam bersabda Innallaha Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang terus-menerus mengulang-ulang ketika berdoa. Baik dia mengulang di ketika itu atau dia mengulang di momentum lain. Misalnya ketika antum berdoa, Rabbana atina fid terus diulang lagi Rabbana <tuh> atina Tapi jangan tergesa-gesa diulang dengan penghayatan Allah Subhanahu wa taala menyukai hal tersebut tetapi hadis ini lagi-lagi hadis ini bermasalah dari segi sanat ya perawinya matruk dan juga bisa jadi ini ada ada hadis yang mudallas dan hadis matruk berarti hadis ini dhaif tetapi maknanya benar maknanya benar Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang terus-menerus dalam berdoa mengulang-ulang ya kemudian di dalam kitab az-zuhd karya Imam Ahmad rahimallahu disebutkan bahwa Qatadah menukilkan penuturan Mu'arrik tentang ha seorang hamba mukmin yang senantiasa berdoa kepadanya Mu'arrik radhiyallahu anhu saya tidak pernah mendapati suatu perumpamaan bagi orang mukmin dalam hal berdoa kecuali seperti seseorang di atas kayu yang tengah mengapung di lautan paham lagi nih saya tidak pernah mendapati suatu perumpamaan jadi gini Orang yang beriman dalam berdoa itu umpama seperti apa sih? Orang yang beriman yang berdoa itu seperti seseorang ya di atas kayu mengapung di tengah lautan. Jadi apa? Benar-benar orang mukmin itu berdoa benar-benar minta bener-bener Kalau misal antum mengapung di, di kayu gitu saja di tengah lautan, di tengah gulita malam misalnya, antum pasti ya Allah, ya Allah ya Minta bener-bener Enggak -bener. mungkin antum minta, ya Allah tolonglah saya. pun kalau alas sih kan saya udah berdoa. Nah, kayak gini mah enggak sopan kan? Mas mesti harus ya Allah minta, benar-benar minta. Benar, itu seperti itu perumpamaannya, ya. Kemudian lanjut Mu'arif orang Mumi itu mengucapkan doa ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia minta apa? Sungguh-sungguh bener benar Nah, orang itu berharap semoga Allah menyelamatkannya. Nah, itu adalah uh, perkataan dari al dari Al-Mu'arif, dari Mu'arif rahimallahu taala. Taib. jadi itu dari kajian Abda Wadawa pada kali ini kajian keempat insya Allah pada pekan depan hari Senin kita akan melanjutkan uh, permasalahan tentang tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa dan juga pembahasan tentang waktu-waktu terkabulnya doa. Waktu-waktu terkabulnya doa itu ada sekitar mungkin kita akan membahas sampai dua atau tiga kajian ya, dua kajian mudah-mudahan insyaallah taala. Kita tutup dulu kajian doa da, dawa dawa dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alamin